Mitra Bisnis, dalam tulisan terbaru di koran internet, Kwi Kiyangi mengulas tentang krisis keuangan global hingga dampaknya bagi negara-negara lain termasuk negara kita, Indonesia. Visi Kwi Kiyangi melihat krisis keuangan yang terjadi kali ini dipicu oleh praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh institusi-institusi keuangan besar di Amerika. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kuyk Yangi. Pak Kuyk, apa faktor pemicu terjadinya krisis kali ini, Pak Kuyk? Penyebabnya adalah perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan yang sangat ternama di Amerika yang bergerak dalam bidang keuangan. Lebih spesifik lagi adalah investment bank dan hedge fund yang disebut itu, itu melakukan eh, penggelembungan surat-surat berharga, Nilai yang penggelembungan yang sebetulnya tidak ada nilai realnya. Nah itu telah dilakukan berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya meledak seperti ini. Tagihannya tidak bisa ditageh dan orang yang memegang serah itu tidak tahu lagi harus menagih kepada siapa. Itu yang saya jelaskan di dalam artikel itu. Nah oleh karena itu, maka perusahaan-perusahaan Amerika berguburan. Perusahaan Amerika selama berpuluh-puluh tahun dunia ini mendapat kedudukan yang sangat kokoh, mendapat kedudukan yang terhormat, sehingga semua kelebihan uang orang-orang kaya, tabungan seluruh dunia. Banyak sekali, sangat banyak yang diputarkan oleh hedge fund dan oleh investment bank dan perusahaan-perusahaan Amerika juga. Dan mereka memutarkannya uang itu supaya produktif, dibelikan saham-saham dari perusahaan-perusahaan Amerika. Setelah pekerjaannya mutual fund company memutarkan uang orang, ke dalam multiplikasi, ke dalam derivatif dan lain-lain dan untungnya diberikan pengelolanya menerima fee. Akretatif sekarang sekonyong-konyong. Saham yang dipilih untuk kepentingan mereka itu nilainya merasa tajam antara yang cuma 20% atau yang cuma 10%. Nah dengan demikian kan seorang seluruh dunia ini merasa lebih miskin dan merasa miskin kan kalau kalau dijual sahamnya direalisasikan Kerugiannya ya tentu miskin betul, itulah, itulah yang menyebabkan down menyebabkan bahwa di mana-mana lalu terjadi krisis yang sebetulnya setelah memasuki krisis terseksi, mekanismenya persis seperti seperti bisnis cycle biasa. Nah, seperti apa pandangan Bapak atas terjadinya krisis keuangan global kali ini, Pak? Jadi di dalam kehidupan ekonomi itu yang sistemnya bukan sistem komunis perencanaan sentral ya itu kan selalu ekonomi itu kan tidak bisa terus naik terus gak bisa kan jadi dia naik lalu mencapai suatu titik lalu mulai menurun dia mencapai titik terendah mulai naik lagi jadi gelombang pasang surutnya ekonomi yang di dalam teori juga sudah kita kenal namanya business cycle atau konjungtur gitu nah tetapi penyebabnya, penyebabnya dari naik sambil mencapai suatu titik lalu menjadi menurun, penyebabnya itu macam-macam. Seperti yang saya jelaskan di dalam artikel itu. Demikian Quick Yangi, saya Kiki Wijaya.